Dalam perjalanan kami sebagai salah satu Entertainer dari kota Banyuwangi Jawa Timur Indonesia Hadir bersama Panjenengan Seorang daerah cantik dari nganjuk Jawa Timur Yang cantik Yang ayu Nela Karisma Wanada Music Music